Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TPI yang kami cintai, selamat datang di acara bengkel hati di mana kita bisa mendapatkan pelajaran bahwa sungguhnya kesehatan kita ini sangat erat sekali kaitannya dengan amal perbuatan dan ahlak kita sehari-hari. Bersama saya Bayu Oktara dan tentunya ditemani oleh Ustadz kita yang tak ada bosan bosannya memberikan bimbingan. Ustadz Danu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah oh, kalau dilihat kayaknya nggak tidur lagi ya nih malam ini. Nih. Alhamdulillah sudah, oh, sudah <laughs> sudah satu jam, <laughs> satu, jam satu jam saja. <laughs> Oke, okay. dan juga seperti biasa acara ini langsung dari Masjid Anida TPI dan jemaah yang hadir di sini sudah banyak sekali di dalam dan juga di luar. Mudah-mudahan semua tempatnya bisa me bisa menampung seluruh jemaah dan saya ingatkan. Bahwa nanti sama-sama kita akan melaksanakan sholat subuh berjamaah. Jadi mohon agak sedikit diatur tempatnya ya Pak, ya Bu ya. Oke, okay. nah pada pagi hari ini tema yang kita bahas adalah menghadapi musibah. Seperti kita ketahui beberapa hari yang lalu bangsa kita juga baru saja mengalami satu musibah yang uh, tentunya mungkin Anda juga sudah melihat dari beberapa tayangan media uh, jatuhnya pesawat yang menimbulkan banyak sekali korban tentunya memberikan sedikit atau banyak luka bagi bangsa kita nah bagaimana menghadapi musibah ini supaya tidak keluar dari tuntunan ajaran agama Islam bagaimana menyikapi musibah ini supaya tidak malah menjadi hal yang Salah atau mudarat Sama-sama kita bahas bersama Ustadz Danu Pak Ustadz ini gimana Pak Ustadz Kalau namanya musibah kan bisa datang kapan aja Kita gak pernah tahu ya rahasia ya. ilahi Begitu ya Pak Ustadz ya. Ya? Nah menyikapinya bagaimana Iya sebenarnya Kalau umpamanya Kemarin tentang Kecelakaan dari saudara-saudara kita Yang meninggal Kalau memang itu Apa namanya Sudah terjadi ya sudahlah. Tapi intinya adalah bagaimana di dalam Quran ceritakan bahwa Allah itu akan mengambil harta seseorang, jiwa seseorang, banyak ya. Nah maksudnya untuk mengambil ini termasuk memang musibah. Jadi harta yang diambil itu bukan karena apa-apa bisa kerja karena dipalak, namanya ditodong, ditodong atau atau memang karena eh, apa namanya diambil oleh Uh, penguasa yang yang dolem, kemudian terambil jiwa, bukan kita yang meninggal tapi kita ditinggal oleh orang-orang yang kita cintai, kayak yang kemarin kecelakaan ini kan ada yang ditinggalkan memang itu ada satu hal yang ceritakan bagaimana itu akan bisa dikatakan menjadi seorang yang sabar jika dia mengucap innalillahi wa inna ilahi roji'un jadi Hal tersebut sebenarnya ada beberapa hal, memang itu musibah, ya musibah yang memang e, harus kita ketahui, cuma itu juga menjadi ujian bagi yang ditinggalkan, ujian bagi yang apa namanya yang mengetahui, jadi tidak boleh memenyada kecelakaan itu malah e, apa namanya, men, mensyukuri, mensyukurkan, apa namanya... Ma -ma malah menyalahi malah menyalahkan istilahnya itu juga nggak boleh tapi kita memang sebaiknya uh, mengucap inalillahi wa inna ilahi rojiun karena hal tersebut itu menjadi ujian bagi kita bahwa kita harus ketahui beda antara musibah dengan ujian tuh ada nah ini ini beda tema ya maksud saya beda permasalahan kalau mamanya kita mendapatkan uh, Oh saya lagi masuk penjara mamanya itu dibilang musibah uh, itu dibilang ujian kan begitu ya oh iya. ini cobaan dari Allah loh masuk penjara kok cobaan dari Allah itu bayaran dari kesalahan itu, yang dibuat ah, ya maksudnya. itu sebenarnya kebanyakan bayaran dari kesalahan yang dibuat iya, karena iya, iya, iya. musibah sendiri sudah diceritakan dalam Quran Bama Asho Baku memusibatin Fa Bimakashabat Aidikum jadi ceritakan apa saja bencana yang kau terima itu dari perbuatan tanganmu sendiri Nah kan sudah jelas dalam Al-Quran bahwa bencana yang kita terima sesuatu yang tidak mengenakkan sekarang ini mm -mm. Kan gitu ya mm -mm. Itu sebenarnya diawali dari bertahun-tahun kita melakukan kesalahan ke Melakukan dolim Keluarga tahu atau tidak tahu itu bukan urusannya dia Dia melakukan dolem, dia melakukan aniaya, dia melanggar hak Malaikat atid itu akan mencatat dengan sangat Sangat jeli istilahnya Akurat lah ya Pak Ustadz Akurat ya Akurat Ya tulis terus, tulis terus Kemudian terakumulasi Suatu ketika Allah itu me, me, menyuruh para malaikat mengizinkan Selesaikan dia, umpamanya ini ya Ya nanti ada jadi kalau Allah sudah menurunkan seperti itu Jadi e, banyak hal sebenarnya harus kita ketahui Jadi kebanyakan kita-kita kita sendiri itu mau mengakui bahwa oh ini barangkali musibah saya itu Saudara-saudara kita itu malu atau tidak mau gitu mengakui kesalahan Karena kebanyakan itu mamanya coba kita lihat infotainment ya Orang bercerai karena gontok-gontokan sendiri dia bilang ini cobaan saya. Sebenarnya enggak ya kelakuan dia sebenarnya. <laughs> Jadi ini banyak kita lihat sebenarnya orang itu dia enggak ngerti mana ujian, mana musibah. Oh. gitu. Jadi dia dihinakan oleh seseorang dia lupa bahwa sebelumnya dia itu menghina orang terus. Nah, Dedek, inilah sebenarnya yang harus dihadapi. Sama halnya mamanya kita sekarang lagi kena kanker mamanya. Kanker itu bukan semata-mata datang aja. Bukan semata-mata dari sate, mamanya. <laughs> Tiba-tiba datang gitu nggak? Tiba-tiba datang bukan. Jadi kanker itu terakumulasi dari dosa-dosa yang sangat besar istilahnya. Sehingga suatu ketika kalau orang ini dikasih peringatan itu tidak sadar, tidak sadar, tidak sadar, sadar, akhirnya turunkan yang terberat. Aduh. Apalagi kalau Allah melihat orang ini sudah tidak manfaat di lingkungan, tidak manfaat di di ya lingkungan lah ya di lingkungan di keluarga ini biasanya. Dikasih tempat yang Dikasih terbaik tempat ya tempat yang terbaik maksudnya <laughs> <Pastinya> diambil <laughs> biasanya oke ustaz dulu ya. ini uh, kita mungkin sering mendengar kalau manusia katanya ini bicara soal ujian nih Pak Ustaz ya. tidak akan diberikan ujian kalau mereka tidak bisa menyelesaikannya tapi ada juga orang yang mendapat ujian terus tidak selesai-selesai masalahnya Pak Ustaz katanya seharusnya bisa diselesaikan apa benar seperti itu manusia itu pasti mendapatkan ujian untuk bisa diselesaikan nggak mungkin dapat ujian yang nggak bisa diselesaikan iya insyaallah uh, kalau permasalahan ujian itu kayaknya bisa kita jawab nanti setelah oh sebentar lagi pak ustadz ya iya oke okay. mau, mau kita mau sholat jamak ya ah oh, udah masuk waktu subuh oke okay. pemirsa jangan kemana-mana kita akan break sebentar karena untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya sudah memasuki waktu sholat subuh kami persilakan anda untuk melaksanakan ibadah terlebih dahulu. Jangan kemana-mana. Bengkel hati akan kembali sesaat lagi. Sudah mau datang bermasalah. Terima kasih, alhamdulillah. Terima kasih, Pak Renuh, sudah bersedia datang ke rumah saya. Karena pada intinya saya itu ada uh, keluhan penyakit yang telah difonis oleh dokter yaitu penyakit kanker kelenjar getah bening yang eh, atau yang disebut limfoma malignum yaitu limfoma yang reaksinya cepat dan mengeras nah, sehingga hasil dari semua uh, hasil scanning hasil laboratorium hasil biopsi itu saya itu harus dikemo tapi mengatakan kemo itu jadinya begini-jadinya begitu justru Alhamdulillah bila Pak Ustaz bisa bantu saya bagaimana caranya supaya mungkin tidak dikemo mungkin dikemo tapi tidak efek campingnya yang mana itu. Ustaz, ya, ya Alhamdulillah Bapak sebenarnya analisa dokter itu insya Allah sudah benar ya, kalau memang Bapak mau dikemo sebenarnya saya tidak ada masalah tidak ada masalah Cuma nanti kalau memang Biasanya kemosi ada efek sampingnya Biasanya semua dokter akan tahu Efek kemo itu ada Cuma itu lebih bagus Lebih bagus kalau menurut saya ya Itu lebih bagus Nanti dari setelah berkemo di kemo itu uh, Nanti uh, saya mencoba Untuk mendoakan Agar Apa namanya Eee uh, zat zat kemonya istilahnya itu bisa ke arah satu fokus yaitu di sini saja. Nah ini biasanya kita alirkan e, dengan doa zat zat kemu itu ke satu titik ke yang yang kayak bapak itu apa linpoma ya apa namanya? Iya linpoma ya, ya. Nah kayak begitu sebenarnya nggak apa-apa. Pada waktu bapak sebelum munculnya ini berapa tahun sebelumnya dulu. Bapak itu kalau punya pendirian tentang kata-kata. Pendirian tentang kata-kata itu berarti itu ada sesuatu yang Bapak yakini benar Bapaknya. Ya. Itu kokoh, kokoh itu kuat. Dan itu Bapak enggak bisa dibelokin. Dulu. Hmm? Hmm, betul itu saya enggak tahu saya. Gimana, Bu? Ya, kalau ya, ada kehendak. Saya kalau ada kehendak hmm. yang saya inginkan, hmm. saya Jakarta Bandung bisa nangis. Benar maksud saya seperti itu, jadi kekau -ke mau dikeluarkan sebenarnya, dan relatif munculnya ini, ada benturan sebenarnya, keinginan Bapak kuat, untuk begitu tapi kadang-kadang, maaf, maaf ya kadang-kadang keluarga belum bisa mendukung, saya mohon Bapak nanti memahami sehingga nanti pada waktu jangkanya, mamanya saya mohon, mendoakan Bapak, Bapak juga berdoa, untuk saya mau tanya insyaallah bapak paham yang saya ceritakan tadi alhamdulillah saya mau tanya nih kalau sadar paham ikrar pada Allah Taala bapak ikrar uh, berjanji pada Allah Taala mau nggak bapak itu merubah sifat yang yang punya keinginan yang kuat plus cengkel itu dihilangi menjadi keinginan itu boleh Jangan terlalu kuat Tapi juga jangan ada jengkel Hanya itu-itu aja Jadi belajar untuk memahami keadaan Sehingga nanti mudah-mudahan yang di sini itu Tidak diberikan oleh Allah Ta'ala itu Untuk semakin membesar Kita mencoba uh, untuk membantu doa Sama Bapak, Maaf, nama Bapak. Rizal ya Bapak Rizal Oke, okay, Pak, Pak Rizal nanti uh, Istighfar Lirik, sir, dalam hati aja Dalam hati aja dalam hati Jadi hanya Bapak sendiri yang mendengar Dalam hati Astagfirullahaladzim Tenang, santai Astagfirullahaladzim Nanti sampai saya bilang Cukup, nanti bukan cukup InsyaAllah Alhamdulillah Pak Silakan Pak Rizal Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alhamdulillah sama Farizan Allah yang datang. Alhamdulillah selesai dengan Bapak. Terima kasih. Amin amin ya rabbal alamin. sudah ah. Oke, okay. karena ini sudah saya mau pamit dulu Farizan. Sudah terima kasih banyak Pak Usah sekali lagi dengan ya. Bapak. Maaf bila penyambutan saya. Tak apa. apa Bila ada kata-kata saya juga ya. Saya diksi itu, maafkan. Insya Allah Pak Rizal, kita, kita, makhluk Allah ini memang masih banyak melakukan nah, kesalahan. Jadi ya, saya juga minta maaf kalau tadi mempunyai ada kata, kata yang tidak baik, mempunyai Pak Rizal tersinggung. Saya minta maaf sekali sebenarnya, saya tidak berniat untuk menyinggung. Kalaupun tersinggung, saya hanya ingin Pak Rizal itu sembuh sehingga. Apa yang saya katakan itu sebenarnya Untuk menggugah hati Pak Rizal Untuk menggugah hati Ibu Agar memahami sebenarnya Apa kekurangan kita di hadapan Allah Taala. Saya minta maaf Pak Rizal Dan saya mohon pamit Sampai kita ketemu lagi Amin Lain kesempatan Insya Allah mudah-mudahan Nanti Allah menjelaskan umur kita amin, amin, amin Terima kasih Ya, ya. Alhamdulillah Ibu Pamit dulu Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Ya Pemirsa TPI, dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di Bengkel Hati. Dan baru saja Anda menyaksikan bagaimana cerita seorang bapak yang kebetulan mendapatkan musibah, yaitu menderita kanker, kelenjar, getah bening. Ustadz Danu, ini saya juga pernah mengalami, ada saudara gitu ya, sepupu saya itu mengalami musibah mendapatkan penyakit seperti ini. Kelenjar, getah bening, kanker, kelenjar, getah bening. Itu biasanya disebabkan karena apa Pak Ustadz? Iya, itu disebabkan karena karena memang itu di rahang itu berhubungan dengan kata-kata dan emosi. Mm -hmm. Jadi makanya uh, saya mengajak saudara-saudara kita yang sekarang menonton acara Bengkel Hati itu benar-benar memahami uh, cara berkata itu terlalu kaku, kemudian yakin apa mengharuskan bahwa kata-katanya itu harus di di apa namanya diikuti, diikuti oleh orang lain harus gitu harus dong. gitu oh. ya jadi kalau tidak marah oh. marah yang istilahnya kalau orang itu marahnya tersimpan di mulut diam aja nah ini lama-lama di darah kiri atau kanan itu tergantung nanti yang banyak salah itu sebelah kiri apa sebelah kanan <laughs> itu tergantung nanti baru dimunculkan kanker kelenjar ketah bening seperti itu oh. jadi Makanya di dalam Quran kan memang diceritakan Sebenarnya Al-Quran itu kalau kita pahami itu pedoman hidup kita Pedoman hidup, ya kita bisa menjalankan ayat per ayat satu persatu Jadi bukan hanya cuma sekedar berteori saja Berteori sudah banyak orang yang pandai Kalau saya menetujuh mak Ayolah mulai sekarang kita belajar beneran Apa yang diceritakan oleh Allah Ta'ala tertulis dalam Quran Ayo kita lakukan Karena itu akan menjadikan keselamatan nantinya kita di dunia dan akhirat oke, okay. ya. nah mudah-mudahan uh, ibu-ibu bapak udah paham sedikit nih ya mengenai hal ini jadi kalau misalnya ada kesel ada marah ya bagaimana cara berkomunikasi supaya bisa terdengar lebih baik dan tidak menimbulkan jengkel ya pak ibu ya, ya. oke, okay. tadi melanjutkan tentang tema yang kita bahas pada pagi hari ini yaitu mengenai musibah atau ujian, tadi kan saya ada pertanyaan yang belum sempat terjawab tuh pak ustadz ya. Katanya umat uh, uh, Allah tidak akan memberikan musibah atau ujian kepada umatnya kalau tidak bisa diselesaikan Nah sementara banyak sekali mungkin sebagian dari kita yang merasakan Nih saya sudah sudah berusaha tapi kok gak selesai-selesai katanya pasti bisa diselesaikan Apakah benar seperti itu Pak Ustadz? Iya sebenarnya kalau uh, melihat itu kan banyak ya Makanya tadi yang Mas Bayu uh, Sitir itu memang dari salah satu firman Allah Taala la yukali ful lahunafsan ilaa wushahadhi. Sesungguhnya Allah tidak akan membebani seseorang kecuali dengan kesanggupannya. Jadi seseorang yang sanggup menjalani ujian karena Allah mau meningkatkan ketakwaannya, ya hmm. itu dia akan diberikan terus. Karena kita itu menjalani ujian itu dari mulai akhir balik sampai meninggal. Terus, terus pasti akan ada masih terus masih tidak ada. akan berhenti yang namanya hidup nyantai nyaman itu gak ada <laughs> hidup itu ujian memang hidupnya sendiri itu ujian kemudian baru menjalani uh, satu persatu kalau dia cukup dia takwanya cukup Allah memberikan satu lagi dia mampu lagi Allah memberikan satu lagi dia mampu lagi Allah memberikan tiga dia mampu Allah memberikan sepuluh ujian sekali periode Nah, itu baru takwa. Kayaknya ada yang teleponin Mas. Oh, Oke, okay. ya. kita angkat telepon dulu. Uh, sebelum kita terusin, ada yang sudah menghubungi ke 87797000 dan juga 87798000. Anda juga bisa berinteraksi dengan kami selain lewat telepon, lewat SMS juga boleh. Ketik hati spasi pertanyaan kirim ke 9388. Oke, okay. sudah ada yang tersambung. Halo, assalamualaikum Waalaikumsalam. Dengan ibu siapa dan di mana? Itu Kusminarni. Ibu Gumilarni. Ya. Di mana Ibu? Di mana? Ini di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah, Jawa Tengah tuh berarti Bali Papan, Bu. Bukan ya? Bukan di Di Bu? Temanggung. Temanggung. Oke, monggo langsung dengan Ustadz Danu ya, Ibu ya. Ya. Ya, ini Pak Ustadz Ibu saya itu kan kaki satu Ya, tangan kiri enggak ya, enggak bisa digerakkan. Dan sekarang keluhannya itu kepala pusing, pundak sering sakit kanan kiri. Itu aja bu. Eh, tapi juga tidak bisa kalau jalan sih itu lebih seret geser dibilang. Oh geser, ya. itu ya bu ya. Saya coba menjawab. Ya. Sebenarnya kalau uh, stroke itu termasuk penyakit yang agak rumit ya. Jadi umpamanya bertemu dengan kita, mengaji bareng, kemudian mendengarkan ayat-ayat Allah itu belum belum tentu langsung mendengarkan itu langsung bisa sembuh itu nggak mungkin. Ada Jadi, prosesnya ada proses. Ya. Karena salah satu hal dokter pun kalau ketemu sama stroke itu sebenarnya juga kancilan, kancilan, kancilan takutan. <laughs> oh <laughs> takut. Iya, karena stroke. Susah, itu, sulit memang termasuk agak sulit walaupun ya, ya, ya. Alhamdulillah banyak dari jamaah yang Mas Bayu sudah banyak ya. tahu kan, akhirnya sembuh, bisa jalan ya. lagi bisa baru mendengarkan lagi. gak pernah tanya tapi, <coughs> apa namanya ikut mengamini doa, banyak sembuh ya. awalnya stroke itu karena satu hal jadi kalau sebelah kiri berarti ibu ini hobinya ya ibunya kalau gak salah ya ini tadi ya tadi ya ibunya, ibunya. Ibu jadi ibunya itu hobinya itu marah memang hobinya marah Hobi kok hobi biasanya olahraga gitu Pak Ustaz. Hobi membaca. Ya, ya itulah karena belum paham ya kali kalau kalau kalau dulu kali itu yang memberikan nasihat itu sulit sekali. Uh, kurang ya, ya, ya. kali ya. Nah, sekarang mumpung ada acara-acara kita Bengkel Hati, cobalah kita benahi pelan-pelan. Ini pelan-pelan sih ya. Karena ada juga uh, saudara kita yang muslim itu kadang enggak ngerti atau enggak mau atau nolak sama sekali Padahal ini ajaran-ajaran dari Allah Ta'ala yang ada dalam Quran. Jadi kita coba ibu mendengarkan, mau mendengarkan. Karena orang stroke itu, maaf ya ini rata-rata, maaf saya minta maaf. Rata-rata emosinya itu disimpan di dalam hati. Jadi sering jengkel, lihat sesuatu gak cocok, tuh marah. Tapi diem, marah lagi diem, dan lama-lama stroke. Oh, oh, jadi harusnya jangan disimpan ya, Pak. Jangan usaha, disimpan ya. dan jangan dikeluarkan. Jadi kalau cengkel sama anaknya ya ceritalah pada anak. Jangan bapaknya cengkel pada anak diem atau cengkel pada suami diem itu juga oh, dilarang jika. juga. Jadi saya. intinya memang harus diselesaikan, diselesaikan. Jangan, dipendam. jangan dipendam. Sebenarnya kan suami, anak, istri siapapun itu ujian bagi seseorang. Yeah. Yeah. Jadi kalau itu ujian itu juga harus dihadapi dengan santai sebenarnya. Wajah Allah bakti gugur melibatin fitnahan atau ceritakan. Sugu kami ciptakan kamu ujian bagi yang lainnya. Apakah kamu sabar? Kan jelas sekali. Oh, kalau menghadapi masalah berarti ini ujian kita. Jangan dihadapi dengan marah. Kenapa harus marah? Iya, iya, iya. Orang marah itu kalau dia umat Islam itu dia belum mengerti. Walaupun dia jago dia belum mengerti. Gitu aja kalau saya. Dan marah itu temannya setan lagi. Kan? Tem marah itu sifatnya setan. sifatnya setan. Jadi kalau seseorang marah itu berarti Ya. ya, tahu sendirilah nggak perlu diceritakan kan gitu ya. Berarti kalau setan itu yang tidak tampak ya, kalau kita yang marah bener kita menjadi dajal. Itu yang kelihatan. Itu, itu yang kelihatan masalahnya. Aduh, Abu Syukri menjalik. Oke, nanti kita terusin lagi pembahasan kita sekali lagi. Anda pemirsa bisa berinteraksi dengan kami melalui nomor telepon. 87797.000 atau 87798.000, silakan Anda hubungi atau Anda juga bisa mengirimkan SMS dengan cara mengetik hati, spasi pertanyaan, kirim ke 9388. Jangan kemana-mana, bengkel hati akan kembali setelah yang berikut ini. Ya, pemirsa TPI, dimanapun Anda berada, Terima kasih anda masih bersama Bengkel Hati, masih bersama saya Bayu Yoctara dan juga ada Ustadz Danu di sini sambil menantikan telepon dan juga SMS dari anda. Sekarang saya mau memberikan kesempatan uh, kepada jamaah yang ada di Masjid An Nida TPI ini untuk bisa bertanya langsung. Ini udah banyak loh pak Ustadz yang datang jauh-jauh dari. Iya. Ada yang datang dari seminggu yang lalu. Diusir sama istrinya soalnya. <laughs> Kasian banget. Ada yang dari... Mana Ibu? Banyuwangi. Bukan Bayuwangi ya. Banyuwangi. Ya maaf jangan dimarahin. Jangan jengkel lo Bu. Kelenjar kita uning loh resikonya. Terus ada dari Lampung. Mana Lampung? Lampung. Oke dari Lampung. Terus juga ada dari... Pemalang. Pemalang. Pemalang ada banyak Pemalang. Oh, ada rombongan juga. Waduh, nih saya mau kasih kesempatan bertanya, tapi untuk yang pertama mungkin... saya ke ibu-ibunya dulu, gak apa-apa ya, Pak, ya? Oke. Okay. Masih, Pak Ustadz. Iya. <laughs> Rezeki saya nih yang tertaruh. Oh, wow. Awam. <laughs> <Alhamdulillah. laughs> permisi. Oh, iya. Uh, permisi, Bapak, Bapak, Bapak. Maaf, mohon maaf, mohon maaf. Iya. Ya, untuk uh, jamaah di Masjid Anida TPI ini, saya ingatkan juga bahwa hari ini akan ada... Uh, Pekan Ta'aruf, iya ibu gak apa berdiri aja, nanti akan ada Pekan Ta'aruf, jadi setelah acara on air, nanti bisa mengikuti acara off air yang langsung akan dipimpin oleh Ustadz Danu. Oke, okay. uh, silahkan ibu, dengan ibu siapa namanya, dari mana, silahkan ibu, ibu, ibu, oke, okay. ya yeah, silahkan. Terima kasih atas, boleh saya tegang, oke. Satu, dua, oh, ada bu, cuma kurang deket aja Bismillahirrahmanirrahim <tuh> Terima kasih atas wakti yang telah diberikan pada kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Begini Ustadz, saya ingin uh, bertanya Namanya Nama saya mu? Ibu Hartati Mursidi Ibu? dari kelompok IPHI Banyuwangi Oh, oke okay. dari Banyuwangi ya Ibu Banyuwangi, Mursidi ya Oke okay. Agak dekat naiknya bu, gan uh, dimakan tapi. Makar eh. <laughs> nah, masuk nyangkut di gigi. <laughs> Maaf ya bu. Ia, Silakan. Kini nah, pak Ustaz, saya mau tanya, saya itu kok enggak kuat berdiri agak lama gitu, umpamanya untuk solat gitu. Jadi kalau solat itu nun saya anunya itu. Anunya. Ini, Betis, oh betis itu tidak kuat untuk berjidi. Oh iya iya iya, ya, maaf bu, maaf anu ne betis. kempole ya. Yeah. <laughs> Terus kedua, <laughs> jadi saya itu anu set apa itu kalau sholat itu hanya sholat wajib yang bisa saya lakukan berdiri semuanya duduk gitu saya uhum. ingin seperti dulu masih muda saya itu sholat dengan berdiri sem terus semuanya Lo yang Jadi, bilang ibu tua itu siapa <laughs> ya kata saya ustad oh. <laughs> ibu itu masih muda kok sudah kepala lima ustad huh? Kepala lima Bohong kepalanya satu saya lihat ini Kepalanya satu bilang lima nanti bingung saya Ibu itu mulai berapa bulan kakinya apa petisnya ya. sakit itu kapan itu? Uh, uh, sekitar lima tahunan gitu Sekitar tahun, tahun. Tahun berapa kira-kira? 2004. Oh gitu. ya, benar berarti pintar di matematika. <laughs> Terus ini pinggang ini kalau jalan itu kok seperti anu gitu, sakit juga. Sakit Terus seperti apa? Sakit juga. Seperti dipencet juga ya. Seperti habis ngangkat-ngangkat berat gitu, Ustaz. Oh. Bu, Bu Sri Hartati. Hartati Ibu Mursidi. Hartati Mursidi. Nggih. Pinggangnya itu kayak di pancal kuda, benar. Mungkin iya, Ustad. Oh, pernah di pancal kuda. Oh, betul. Ibu, kalau ibu masih punya suami? iya insyaallah Allah. Iya pasti, Ustad. Makanya Sa -sa satu apa dua, Bu? Satu. Oh, satu. satu. Ya, ya, ya, ya, ya. <laughs> punya suami kok nggak yakin, ya. Insyaallah kalau masih melihat-lihat. Nah, ini sudah jelas suami kok insyaallah. Iya, gitu jawabannya. Bilang insyaallah suaminya di rumah lihat nanti. Loh, saya kok dibilang insyaallah gimana <laughs> Ibu punya putra, putri, punya Iya. Punya. Oke, saya jawab yang mana dulu, Ibu? Minta yang mana? Ibu minta yang mana? Dua-duanya, Ustaz. Oh iya, tapi satu-satu dulu ya. Ya. betis apa pinggang dulu, Bu? Iya, betis dulu. Betis ya, dulu. betis dulu. Oke, okay, yeah. yang betis yang kiri apa yang kanan yang sakit? Dua-duanya, Ustaz. <laughs> enggak kuat berdiri gitu loh Teh. Oh iya, toh. Enggak kuat ya? Iya, berdiri biasanya lama itu enggak kuat. Berdirinya berapa menit biasanya? Ya, kalau untuk 10 menit sih kuat. Kalau lebih dari itu Rasanya oh. kayak apa? Kemeng gitu, Masud. Oh, kemeng ya? Iya. Ada yang gandoli? Iya. Kayak di Cokot Boyo itu ya? Mungkin. Okay. <laughs> Oke, okay, Ibu. Saya mau tanya. Ibu, kalau di rumah sukanya nyuruh-nyuruh sambil jengkel, iya apa enggak? Jujur? Iya. Jujur? Iya. Ibu Mursidi yang kepalanya lima? <laughs> Kalau di rumah suka nyuruh-nyuruh sambil jengkel, iya apa enggak? Iya, jujur. Iya, tadi. Oh, iya. Yeah. <laughs> itu yang bikin Kemeng itu salah satunya suka nyuruh. Oh. Kamu anu ini, ini itu, ini itu sambil jengkel. Nah, ya. itu harus dikurangi. Ya, ya paham ya? Iya, ya, terima Nanti kasih. Nanti mulai pulang dari sini silakan tersenyum. Oh iya, yeah. besok kalau Ibu ke, ke rumah jangan sering nyuruh malah minta disuruh kalau bisa hmm. Loh, kok malah disuruh bos iya lagi ibu <tik> berisi <tik> <tik> iya iya kalau nyuruh itu yang baik boleh nyuruh putra putrinya boleh tapi ya yang baik jangan pakai jengkel-jengkel, grundel itu jangan ti ngon tubuh pecel kok rag lembangan nuanu tidak eh, boleh tidak saya biasa sajalah minta yang baik ya boleh seorang orang tua itu menyuruh putra putrinya menyuruh suami atau istrinya boleh tapi dengan kata-kata yang sopan insyaallah tidak seperti itu, itu yang pertama yang kedua saya tidak yakin tapi saya mau tanya sering baca amalan tertentu enggak ibu enggak usah diceritakan kalau iya bilang iya enggak usah bilang apa-apanya ya amalan yang dari iya cukup, ya, ya, ya. enggak usah dibahas ya. nanti ribut nanti saya Indonesia amalan-amalan ya. ya. yang dibaca bukan karena Allah Amalan-amalan dibaca agar rumahnya tidak kemalingan Amalan-amalan dibaca agar suaminya tidak selingkuh Amalan-amalan dibaca yang memang itu duniawi Ya kan? Nah itu tolong dihilangkan Ibu sekarang saya anjurkan untuk Membaca Al-Quran Bacanya hanya Lillahi Ta'ala Mau? Mau, mau Amalannya ditutup Ditutup Ya sudah Jangan dikasih orang lain Nanti orang lain kempolnya kayak Digit-digit boyo nanti ya Jangan ya. Mau bener? Mau Lillahi Ta'ala? Insya Allah mau. Amin, amin, amin, amin Sekarang kempolnya ringan gak sekarang? Coba dirasakan Ya, Alhamdulillah Alhamdulillah Cidikit, ringan dikit, ya Sedikit-sedikit Ustaz Boyone ucul ya? Ya, ya Kemudian yang di pinggang itu senengannya, nah ini kayaknya bedanya begini punya suami ya? Iya. oh ya yeah. insya Allah Pak Ustadz enggak, enggak kalau saya sekarang pasti sudah seneng oh penyakit. iya <laughs> gitu dong Bu, dari tadi tidak, tidak. tadi belum yakin tidak. ya? enggak pasti <laughs> <laughs> iya, langsung punya suami si ya? Tidak. iya <laughs> iya gitu, saya mau tanya tidak apa-apa ini Bu ya, Mursidi apa -apa. ya apa -apa. boleh saya tanya, suaminya galak enggak sih? enggak kenapa suaminya enggak galak kok ibu sering aneh ngesu sama suami iya Ustadz lah ya kenapa saya cuma tanya kenapa gitu nggak tahu ya Ustaz. saya Loh. gimana suaminya baik kok sering jengkel jangan ini ada cerita salah satu jamaah maaf ini saya ceritakan tapi saya tidak cerita siapa namanya ada seorang jamaah ya ada seorang jamaah ketemu dengan saya nangis nangis ya jamaah ini cerita beliau menjadi maaf ya ini saya ceritakan gak apa-apa ya oh, karena umum sudah pada tahu beliau itu jamaah ini putri beliau menjadi istri yang kedua suaminya adalah seorang ustad nah hobinya mengukulin istrinya Lui ini memang betul saya itu sampai haru saya sedih saya loh kok? ini kok ada ustadz, kok hobinya mukulin istrinya harus nurut sama suami ya, suaminya galak kok suruh nurut berarti istrinya kalau galak ya jangan salahkan kan gitu ya ini hobinya mukul, saya sampai saya bilang doakan agar suami ibu dibukakan hatinya biarkan gak apa-apa beliau ustadz tapi ibu harus mendoakan baik harus mendoakan baik, mendoakan baik, dan mendoakan baik nah ini kalau suaminya galak, untung suaminya gak galak coba kalau suaminya galak dimutilasi Bu. waduh gak mungkin ya, mau gak kalah, ya insya Allah tidak ini hanya cerita cerita bercanda aja ibu kalau sudah suaminya baik ibu harusnya bersyukur disyukuri ibu mendapatkan suami baik kalau suaminya itu ringan tangan gimana kalau ringan dompet gak apa-apa ringan tangan mukul itu susah sekali apalagi bu kepalanya lima <San> <San> jangan ya bu ya punya suami baik disyukuri dinikmati atas semuanya izin dan dita Allah Ta'ala jangan sering cengkel sama suami, Amin. jangan sering cengkel sama anak-anak, jangan sering ngomel insya Allah nanti yang dipancar kuda itu nanti insya Allah hilang Terima kasih nanti sakit gak punggungnya sudah tidak ada tidak ada sakit benar ibu saya, iya sih bu bu bu saya tanya tadi atau kemarin uh, yang kemarin ya itu masih sakit masih ya, tadi iya. juga masih iya. sekarang gimana sudah enteng tidak ada benar bu kalau ini. oh ya ya ya ya ya ya ya ya ya oh, ya kalau iya, iya. sudah enteng tidak ada ibu bilang apa sama Allah Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Uh, ya, Oke, okay. satu hal, satu ya jangan sering ngomel kalau nyuruh yang baik-baik hmm. ya. Yeah. Kalau baca amalan amalannya ditutup ending has finish sekarang. Sekarang ganti membaca Al-Qur'an, membaca tafsirnya dan lakukan ayat per ayat. Oke? Okay? Insya Allah gitu dong ya. Oke. Okay. Jalankan perintah Allah mudah-mudahan itu akan banyak memberikan rahmat karena membaca Al-Qur'an Allah akan mendapatkan rahmat membaca amalan Allah walaam saya tidak tahu. Amin. Paham oh, okay. masa saya? Ya, paham. Membaca Ustaz. amalan duniawi cakot boyo kakinya Amin. nanti. Ya. <laughs> jangan ya. Iya, terima kasih. Saya mohon kasih. ibu nanti banyak bersyukur. Hmm. Suaminya jangan dinakali ya. Jangan dimarahi terus. Nanti kalau nikah lagi pusing nanti. Amin. Jangan ya. Terima kasih. Alhamdulillah stah. pasti Bapak lihat nanti ya. ya. Oke. Okay. Terima, terima kasih. Terima kasih Ibu Warsidi. Iya oh. iya iya iya iya jadah <laughs> Pak Ustadz, itu kan kalau misalnya menyuruh tidak boleh marah kalau misalnya menyuruh untuk kebaikan, misalnya nyuruh sholat tidak mau saya marahi gitu, itu gimana Pak Lah kalau saya jawabnya cuma satu satu hal di dalam Quran dituliskan, ini dalam Quran ya watawasawbis sabari bil marhamah jadi saling menasehati dengan kesabaran dan juga saling menasehati dengan kasih sayang, makanya kalau nyuruh sholat itu tidak pakai memukul lo saya mukul itu karena sayang, oh tidak boleh, <laughs> mukul itu ya dimana-mana ya mesti cengkel. orang kasih sayang itu kan ya, kan ya, biasanya ngelus, Bok, kamu sholat tona, ah, kan gitu ya enggak yeah, ada ya. mbak kamu sholat tona, bohong <laughs> itu, <laughs> itu, ya. enggak ada ya mas kita okay. kembali ke Quran aja deh. Oke okay, oke. Okay. Nah uh, sekarang satu kesempatan lagi buat jamaah. Ibu boleh silakan berdiri ibu. Oke okay, di sebelah kiri saya. Silakan sebutkan nama dan asalnya dari mana. Pak RT-nya siapa? Gak usah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Uh, terima kasih Ustaz Danu ya. yang kami hormati uh, Kami bernama Ibu Umi Soliha Rombongan membawa rombongan dari Selawi Dan kebetulan kami membawa kakak yang yang Maaf berdiri Ustaz maaf. ya, ini yang yang lagi sakit Ini kami mohon nanti Ustaz memberikan solusinya Mudah-mudahan menjadikan kesehatannya Amin, amin, amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam <gulau> Ustaz Danu yang kami hormati Ini nama saya Ibu Sri Syamsia Dari Majlis Taklim Nurul Hidayah, Tegal Ibu siapa Ibu? Ibu Sri Syamsia Ibu Sri Syamsia Ya dari Tegal Silakan Ibu ya. keluhan saya ini saya menderita diabetes sama darah tinggi megnya agak dekat bu megnya, nah, oh, namanya ya, ya. meg bukan es krim <laughs> jadi Sehingga begini ya. Ini ya. Se Indonesia seselawi melihat ini mudah-mudahan ya. bupatinya juga melihat Amin. <laughs> ya. ya. jadi saya pagi, menderita makin. diabetes dan darah tinggi sudah sekitar 5 tahunan diabetes dan darah tinggi iya sudah ke dokter? sudah berapa tahun lima tahunan oh ya ya ya, ya. Karena... kemudian ya eh uh, silahkan itu <laughs> kemudian sekarang itu jadi mata saya itu untuk... dipakai bu <laughs> ya. ya maaf lupa terus Enggak jadi pantas. mata saya itu buat ngeliat kurang kurang jelas oh. di samping itu tangan ini suka gemeter ngomongnya juga Suka oh. kabar kata dokter. Jadi ini itu. bukan dibuat-buat ya. Loh, masa dibuat-buat Pak Ustaz? Karena saya juga bisa, Ustaz. Tolong saya, Itu lebih karena kedinginan Pak Ustaz. Oh, gitu ya. <laughs> iya, iya. Iya iya Kata dokter itu karena kena saraf. Jadi saraf ya pita suaranya juga kena, kemudian tangannya juga begitu. Oke. Okay. Oh, Sekan mohon iya. dari Ustaz. Oh, Jazakumullah khairal jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ibu Sri Samsiah ya. Iya. Eh hanya di tangan saja atau di kaki atau di mana atau atau semuanya di seluruh tubuh? Iya. Yang bergetar cuma ini tangannya. Yang beker, ber, bergetar yang bergetar eh bener gak ya saya, iya. betul ya iya. Bergetar yang bergetar ya? tangan bergetar suara. tangannya, suara juga ikut bergetar itu iya. ya wah itu kalau nyanyi malah bagus <tuk> sengkoknya yang... kayak naulio ibu. <tuk> <Saya, tuk> ibu iya ya kalau uh, saya mau menjawab yang mana ini, saya, saya yang diabetesnya darah tingginya atau bergetarnya dulu bu, oh iya terusarat Ustad, mata atau mata, iya, kan iya. matanya nggak begitu melihat ya. Iya. Oke, okay. Ibu, kalau semua ini saya urutkan nanti Ibu bingung lagi ya. Oke, okay. Ibu. Saya, uh, saya, saya, saya mau tanya. Eh, saya mau memberikan pengarahan. Iya. Kalau tensinya tinggi, itu disebabkan biasanya itu ada masalah. Yang pertama itu kalau mengerjakan sesuatu terburu-buru istilahnya kalau orang Jawa itu gerusak-gerusuh kayaknya bunda yang kedua adalah kalau melakukan sesuatu itu kalau yang lain tidak mampu ibu itu jengkel walaupun disimpan pilih yang mana jangan senyum yang ini didengerin se-Indonesia ya, ini sampai ke New York, Bu. Wah, ini New York. -nya. New York karto ini. Iya. Ya. Gimana, Ibu? Ya semuanya sering Make-nya, Bu. Make-nya. Iya. Jadi ya begitulah kalau mempunyai pekerjaan itu kadang-kadang ya mengerjakannya itu tergesa-gesa juga. Kadang-kadang, tapi kadang-kadang ada enggak Ibu jengkel pada teman kalau temannya itu di giniin bisa atau sama anak-anak <tuh> ya, atau begitu. sama bapak kok ya. gitu sih tapi diem tapi marahnya itu di dalam hati ya. oh iya nah itu yang membuat tensi ibu tinggi ketemu ya berarti ya. kalau ibu ingin tensinya itu normal itu ibu harus jangan ada emosional dalam menyuruh sesuatu oh, ya. Ya, ya, ya kemudian permasalahan uh, apa tadi gula diabetes diabetes ya. itu biasanya yang pertama itu kalau merasa merasa loh ya itu merasa nasihat dan solusinya benar. Yang kedua kalau nyuruh harus. Nah ibu yang mana? Dua-duanya ya. juga bu? Dua-duanya atau pilih salah satu? Ya kalau nyuruh ya sih nggak harus. Nggak harus tapi kalau merasa nasihatnya benar, jadi inginnya nasihatnya itu di, di turuti. Diturut, nah itu betul seperti itu? nah kalau itu berarti ibu gulanya biasanya kena peran pankreasnya kena oh. kemudian permasalahan yang ini gemetar terus menerus tangan itu karena ibu kalau melakukan sesuatu itu kadang terburu-buru kadang khawatir kadang juga marah tiga unsur oh. ini senantiasa mengikuti keburu-buru khawatir marah keburu-buru khawatir marah lama-lama ini tremor nanti oh. hanya itu saja ya, ya. kalau ibu ingin sembuh Coba ibu dirubah, Kalau mengerjakan sesuatu santai, tenang, Kemudian pasrakan pada Allah, Pasrakan pada Allah ini menghilangkan khawatir, Kemudian gak usah jengkel, Karena sudah kita pasrakan pada Allah Ta'ala, Mudah-mudahan tremornya hilang, Kemudian amin, amin. kalau nyuruh jangan harus, Gulanya hilang, jadi malah semakin lemes kalau hilang gulanya oh, ya. Jangan. <laughs> yang penting jangan jengkel, kemudian jangan terburu-buru kalau melakukan sesuatu atau menyuruh sesuatu. Insya Allah tensinya akan normal. Oke, okay, mudah-mudahan mm. ya. cepat sehat amin, ya. Amin, Terima amin. Terima ya. kasih. Ya. Oke, okay, ternyata memang banyak sekali penyakit yang bisa datang kalau kita sel selalu salah bersikap. Jangan kemana-mana, Bengkel Hati akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa TPI yang berbahagia, terima kasih masih bersama Bengkel Hati. Dimana sama-sama di sini kita belajar bahwa sungguhnya kalau kita mau sehat itu nggak susah-susah amat kok. Silahkan atau mari kita jaga ahlak perbuatan kita agar senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak buktinya yang sudah uh, terjadi. Uh, mungkin kalau anda tidak bisa berkesempatan hadir di sini. Ya, Anda juga bisa mengajak keluarga untuk sama-sama menyaksikan bengkel hati setiap hari Minggu dan Senin dimulai dari jam setengah lima sampai jam enam waktu Indonesia bagian barat. Ya, dan sekarang uh, saya persilakan Anda untuk menghubungi ke nomor telepon 021 87797000 atau 87798000 untuk berinteraksi langsung dengan Ustadz Danu. Apapun pertanyaannya, Insya Allah akan langsung dijawab atau lewat SMS juga bisa. Ketik hati spasi pertanyaan, kirim ke nomor 9388. Oke, sudah ada yang tersambung. Halo, Assalamualaikum Assalamualaikum Ya, dengan Bapak siapa dan di mana? Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Pak, uh, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Assalamualaikum. Saya, Pak Suharman dari Solo umur 38, lulusan S1. Siapa, Pak? Pak Delman. Herman, Pak. Oh, Pak Herman. <laughs> Pak Suharman. Bapak, maaf, bapak, bapak boleh suaranya, suaranya... Sekali, pak. boleh suaranya agak lebih keras. Bapak Suharman. Bapak, oh, Suharman. bapak Suharman. bapak Suharman. Bapak Suharman. Dari mana pak? Dari Solo Jember. Umur 68 Solo. Solo Jember. Umur 68. Oke. Okay. Ya. Monggo pak. Saya, saya habis ujian hampir satu bulan sakit saya jantung, gula, paru-paru asam urat saat ini pak, ini kok saya, rombongan penyakit pak saya terasakan terasa was-was sir-siran dan khawatir berdiri belum bisa kuat maka terasa kunang-kunang seperti baik, kaki dengkul kanan kiri lino-lino badan pegel sakit semua pak usbaz tolong bagaimana selesainya ini istri saya, saya juga sakit jantung terasa dan dari tulang panggul ke bawah sampai kaki terasa lino Lino dan panas Sekali lagi minta solusinya Pak Ustaz Saya kasih wassalamualaikum Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Jadi hmm. <tuh> Ini yang mana dulu Pak Ustaz Saya akan jawab gayanya kayak Pak Suherman, Suherman gimana, ya. gimana, gimana, gimana, Pak Suherman sakit jantungnya Karena Pak Suherman seneng marah sama istri Sakit gulanya karena merasa nasihat dan solusinya benar Kalau nyuruh biasanya harus Sakit asam uratnya karena kaku hati Nah kan bingung pasti bingung Pak Suharman Kok banyak di... HRP yang saya Gak bisa nyadet ini kok lama nah, Ayo tanyanya juga cepat-cepat Oke saya akan jawab lagi Satu hal lagi intinya Pak Suharman ini Memang hobinya jengkel kaku agak sulit dinasehatin. Itu dihilangkan aja Pak Suharman Nanti biar tidak nginep di rumah sakit lagi ya Oke Pak Suharman Satu bulan Satu bulan tuh ya lumayan ya Waduh banyak ya. tuh Pak Ustad. Lumayan ya. Kamarnya sendiri lagi VIP Kemudian ibu <laughs> mirip seperti Pak Suharman Jangan sering Diem-dieman sambil jengkel Sama bapak itu sama saja Atau sama anak-anaknya Jangan itu akan menyebabkan jantung atau jantung koroner. Kecuali jantungnya bengkak Kalau jantung bengkak itu karena kesombongan atau merasa bangga Kemudian kaki yang panas Maaf itu Ada amalan yang sering diamalkan Tolong dihilangkan, selesaikan Ditinggal, dibuang, diapa Pokoknya ganti membaca Al-Quran Karena Allah Ta'ala Jangan punya niatan baca sesuatu Karena rumahnya biar tidak kemalingan biar kebal gitu Pak Ustaz. Ya istri mana Oh okay. ya? biar suami enggak selingkuh enggak usah lah ya. Seperti-seperti itu. Serahkan semuanya pada Allah taala tinggal cerita ya Allah lindungi suami saya agar tidak selingkuh tidak berbuat yang aneh-aneh. itu oh, aja cukup. Itu aja ya. Itu saja cukup. Oh, Oke, okay. mudah-mudahan ya, seperti itu Pak Suharman. Mudah-mudahan ini manfaat dan bisa mencatat dengan sempurna amin amin Oke okay, terima kasih Pak Suharman Oke okay, berikutnya sudah ada juga yang tersambung Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Halo Halo Halo iya assalamualaikum. assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Waalaikumsalam Waalaikumsalam Bu Bu ya ya saya pikir ketiduran ibunya dengan ibu siapa dan di mana ibu saya Ibu Hariati dari Jakarta Utara Ibu Haryati dari Jakarta Utara. Oke, okay, silakan langsung sama Ustaz Danu ya, Bu Haryati ya. Assalamualaikum Pak Ustadz Walaikum Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Bu Haryati. Saya sakit anemia aplastik. Apa itu? Kan saya bukan dokter Jadi, jadi ketahuan. Kan ane dokter. Anemia aplastik. Iya. Berarti cairannya mengental atau yang Kenapa Bu Hariati? bagaimana? Trombositnya juga suka ngedrop, ngedrop. Okay. Turun berarti ya mm -hmm. Anemia plastik kekurangan yeah. trombosit salah satunya Oke okay. Saya Har... udah transfusi udah banyak Ustadz Sudah banyak? Sudah bolak balik Oh ya ya ya ya ya, ya. Sudah bolak balik itu uh. maksudnya di transfusi atau hanya cuma jalan-jalan Jadi... aja? <laughs> Ya transfusi Pak Ustaz. Transfusi ya. Iya. <laughs> Oke. Okay. Uh, saya mau tanya Ibu Haryati sudah punya suami belum? Sudah Udah Pak Ustaz. Sudah ya, umurnya berapa? Saya umurnya 44. Oh, 44. Sudah punya putra? Sudah. Sudah ya. Saya mau tanya Ibu Haryati yang paling sering Ibu Hayati Haryati jengkel disimpan berhari-hari tanpa bicara sama suami atau sama mertua atau sama siapa? Kalau mertua sudah almarhum. Oh iya, kalau sama tadi. Ya, mungkin dulu suka ini <laughs> sama suami. Kok senyum betul apa enggak? Sering jengkel sama suami <laughs> tapi dio berhari-hari gitu maksud saya. Iya, dulu dulu Pak Ustaz. Dulu itu. berapa minggu berselang atau berapa tahun berselang Ibu? Oh enggak, ya paling tiga hari, terus ngomong lagi, biasa lagi Oh gitu ya, <laughs> tapi kalau jengkel banyak diamnya ya Bu? Iya bu. Oh iya Anemia plasti disebabkan karena Ibu kalau marah itu disimpan Dan itu bisa sehari masih emosi, dua hari walaupun nanti bicara lagi Tapi marahnya belum selesai, maksudnya ada masalah yang harus diselesaikan Dan Ibu tidak menyelesaikan dengan baik dan itu biasanya akan menyerang itu daerah sunsum tulang belakang sama lever biasanya Iya. dan itu kalau ibu saya mohon dengan suami coba ibu agak terbuka, ibu pendiam ya <tik> <tik> <tik> <tik> <tik> ada waktunya saat terbuka iya. Pak Ustadz saya mau tanya ini, jangan senyum kalau senyum saya gak bisa lihat, kalau disini senyum kan saya bisa lihat bisa uh, kalau sana kan gak lihat ya, jadi ibu hari betul tidak ibu termasuk orang yang pendiam, betul tidak Iya, Stad. Nah, kalau pendiam, coba sekarang ibu belajar agak nyantai dengan suami kalau ada masalah atau apa. Cerita aja. Cerita aja, nah. Dengan ibu cerita dengan suami dengan santai, dengan baik. Itu insya Allah nanti susum tulang belakang sama levernya insya Allah akan membaik sendiri. Hanya itu. Kemudian ditambah sholat sunnah tahajud. Jangan lupa, mohon ampun kalau selama beberapa tahun punya suami itu sering tidak banyak cerita sama suami. Diam. Hanya itu mohon ampunnya, kemudian mohon disembuhkan. Mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan pada Ibu Ariati. Ya? Amin. Amin. Terima kasih Ustaz. Bu Ariati. Alhamdulillah. Mudah-mudahan cepat sehat. Iya. Terima, terima kasih Pak Ustad. Iya. Ibu. Terima kasih Bu Ariati. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Tapi memang nama penyakit itu macam-macam kan ya Pak Ustad ya. Iya. Itu uh, saya sendiri baru tiga hari, dua tiga hari belakangan deh agak kurang enak badan nih Pak Ustad. Wah. Oh, ya? Benda agak panas badan. Tapi ikutin forum seperti ini ternyata begitu pengajian, Loh, kok hari ini ini sehat ya sekarang ini hari ini ini benar hari ini beneran. Oh saya malah nggak tahu ya kemarin tuh agak panas badan saya Pak tapi alhamdulillah tadi saya tuh keringat sebelah kiri nih. <tuk> keringat, <kenapa>? <tuk> <tuk> Oke. Ya. Alhamdulillah sembuh. Alhamdulillah sembuh. Nanti oh, ini bener ini diceritain ini jadi saudara-saudara kita ini benar-benar istilahnya apa yang diceritakan oleh Allah Taala wa ida qurri alquranu fashtami ulahu turhamun. Jadi jika diperdengarkan ayat-ayat Allah Ada seorang membaca Quran Ada seorang yang saling menaris, menasihati Dengarkan, perhatikan agar kamu mendapatkan rahmat Kan begitu ya Betul Mas Bayu datang beberapa hari gak enak badan Datang ke sini. Eh Alhamdulillah sembuh. Alhamdulillah Berarti rahmat itu memang benar-benar ada Kan gitu ya Amin Alhamdulillah, Alhamdulillah. Itulah pengisian Al-Quran ya Waduh terima kasih Oke okay. Ini mungkin ada saudara kita juga yang mau memberikan testimoni juga oh, nih boleh, Pak Ustadz boleh. Punya pengalaman Saya ke belakang dulu ya Pak Ustadz boleh, ya boleh ke belakang. Oh, enggak, maksudnya ke daerah. bukan ke belakang kamar mandi. Bukan Pak Ustadz Oke. Langsung sehat alhamdulillah. Waduh. Jadi Bapak Ibu sekalian kalau misalnya enggak bisa hadir di sini mau ikuti forum pengajian seperti ini enggak apa-apa ikuti acara bengkel hati setiap minggunya. Insyaallah. Oke. Uh, Ibu boleh saya pegang deh kalau gitu. Dengan Ibu siapa? Assalamualaikum Nama saya Sherly dari Cibubur. Waalaikumsalam Jibubur. warahmatullahi wabarakatuh. Uh, ini sebelumnya waktu setelah lahir kira-kira usia 5 hari itu didiagnosa dokter uh -huh. menderita ada kista di dekat pita suara bayi oh, saya ini ya, ya, ya, ya, ya, terus uh, laringnya juga lemah jadi kalau bernafas itu susah bunyinya uh, seperti orang asma gitu oh, ustadz ya, ya, terus uh, kalau nyusu juga agak susah uh, suaranya ngorok gitu kalau nyusu Terus uh, saya diajak ibu saya silaturahmi ke ustaz. Ini ya. waktu bayi usia 8 hari. Ini usianya 8 hari. Sekarang ini... udah 18 hari, Ustaz. Oh, Sekarang gitu. sudah 18 hari. Sudah, sudah 18 hari. Iya, alhamdulillah 18 hari. Emm ya. um, eh uh, tidur juga bernafasnya sudah enak. Oh, sudah enggak harus dimiring-miring kiri -miring kanan lagi. Tadinya kalau tidur harus miring, harus oh, dimiringkan gitu. ke kiri atau ke kanan supaya enggak bunyi terus uh, nyusu juga sudah bagus sudah tidak bersuara lagi iya, iya, iya. alhamdulillah sudah sehat alhamdulillah ya alhamdulillah sudah ya. alhamdulillah sudah enakan sehat sudah enakan alhamdulillah, alhamdulillah. Oh, ini yang kemarin ini nih iya. kenapa bos yang Ustaz? yang ini ada ada kista, kista yang ya, dokter Pistad. ya oh yang ini Mbak siapa sherly Mbak sherly ya. Mbak sherly ini ceritanya ya ada kista jadi ini pinternya Allah dulunya Mbak Serli hobinya itu cerita hobinya cerita kemudian pada waktu hamil karena sering dengarkan acara penggel hati hmm. yang hobi cerita sama jengkel itu disimpan dia. nah akhirnya pinternya Allah memberikan kista di tenggorokan oh. nah di disini Mbak, Mbak Serli sudah paham Pokoknya nggak usah, yang penting jangan jengkel, hmm. ngobrol juga biasa, mudah-mudahan kistennya hilang, alhamdulillah sudah enakan. Alhamdulillah sudah, sudah, sel -sel sudah enakan. Hal -hal. Kemudian nah, kayaknya iya. kemarin juga, uh, maaf putranya muntah kalau... Iya, uh, uh, kalau nyusu juga, kalau udah agak lama gitu suka muntah, batuk gitu, muntah gitu. Oh gitu. Tetap, uh, sekarang masih sih Ustaz cuma... Periodnya nggak ya. oh nggak seperti awal ya, dulu ya alhamdulillah awal, e, muntah sudah tidak masih ingat itu kenapa muntahnya mbak Sari? Iya karena saya kalau dengarnya nasihat kurang Di ya dinasihatinya kurang terima <laughs> kurang gitu terima. Ya, benar. <laughs> alhamdulillah memang benar jadi kalau kita punya anak kecil itu kalau anak itu minum asi itu muntah atau minum susu muntah itu biasanya orang tuanya salah satu atau dua-duanya orang tuanya kalau dinasehatin tuh enggak terima jadi Allah itu langsung membalikkan yang sebenarnya itu bisa uh, terpenuhi membalikkan keluar alhamdulillah sudah bagusan ya Mbak Sari ya alhamdulillah muntahnya sudah berkurang jema sekarang batuk-batuk aja oh batuk-batuk ya. Insyaallah batuk. tidak apa-apa Insyaallah uh, okay. tidak apa-apa ya. anjuran ya. saya dari agar Mbak Sari tidak gampang jengkel kalau ada masalah diceritakan Kemudian kalau dinasehatin orang tua didengerin yang baik siapapun memberikan nasihat Mbak Serli didengerin yang baik, Insya Allah nanti adik yang cantik ini mudah mudahan nanti diberi kesembuhan dengan cepat oleh Allah Taala. Amin. Amin. Amin. Terima kasih Mbak Serli. Pak oh, Ustad, ini eh, biasanya kalau kita ada penyakit kan udah tahu nih mungkin dengan bimbingan Ustaz Danu kita tahu oh masalahnya di mana. Nah tapi bagaimana kuncinya apa sih supaya Langsung diberi kesehatan, oh iya, ini penyakitnya, masalahnya ini harus dibenahi. Nanti jangan dijawab sekarang ya Pak Ustadz, nanti ya. Yeah. Kita break dulu, kita istirahat dulu, tapi dijawabin nanti setelah iklan ya. Iya. Yeah. Oke, okay, yeah. jangan kemana-mana, pemirsa tetap di Bengkel Hati. Ya, yeah. Pemirsa, terima kasih masih bersama Bengkel Hati, dan uh, sebelum kita menutup acara bengkel hati pada pagi hari ini tadi ada satu pertanyaan yang saya ajukan Pak Ustadz begitu banyak bukti ada jamaah yang sakit setelah mendapatkan bimbingan dari Ustadz harus introspeksi dan membenahi kesalahannya gitu Pak Ustadz ya tapi ada juga yang bisa langsung sembuh ada juga yang susah sekali sembuh ini supaya bisa langsung sembuh kuncinya apa sebenarnya Pak Ustadz supaya bisa langsung dapat rahmat gitu sebenarnya uh... Sebenarnya semuanya itu sudah di set oleh Allah Taala. Hmm. Jadi seseorang itu kalau momennya bertemu di ini nih di majelis taklim ini nih hmm. ya kan gitu. Seseorang itu pasti sudah insya Allah loh ya insya Allah yang saya khusnudun aja uh, mau datang ke pengajian itu benar-benar mau mendengarkan benar, mau mendengarkan benar. Nah. Seperti Mas Bayu rasakan yang dua hari tiga hari kemarin sakit Ikut pengajian membawakan ini langsung alam kan gitu Dan memang saya tidak ketahui Dan itu karena niatnya Yang pertama niat dan itu terbaca oleh para malaikat Nah kemudian kenapa sih beliau-beliau yang sudah bertanya paham kemudian langsung sembuh Nah ini sebenarnya itu sudah tertulis Siapa orang yang mau akan diberi kesembuhan itu sudah tertulis Karena ini berhubungan dengan taubat dalam firman Allah ceritakan ilal ladina tabu wa aslahu wabayyano faulaiqatubu alaihim diceritakan oleh Allah Taala ilal ladina tabu mereka yang telah taubat wa aslahu dan niat untuk merubah e, apa tidak berbuat keburukan wabayyano memberikan nasihat kebenaran tentang Al Quran dijawab langsung oleh Allah Taala dalam surat tersebut, eh, dalam ayat tersebut Faulaika tubuh alaikum, maka taubat merekalah yang aku terima. Makanya sudah sudah sangat jelas bahwa di dalam Quran itu sudah sudah baku sebenarnya. Jadi tinggal mau mengakui kesalahan, mau mengakui kesalahan tobat Coba kalau kita itu umat umat Islam atau rakyat Indonesia itu mau mengakui kesalahan saja. Insya Allah, ya, Insya Allah itu bencana-bencana kayaknya hilang deh. Amin. Karena yang kebanyakan kita itu mau mengakui kesalahan itu malulah, sombonglah, jadi gak mau yeah, kita yeah, sudah dituntun yeah. bo, kita itu banyak taubat, banyak ini gak mau, gengsi gengsi yeah, atau yeah. merasa tidak salah, nah ini su sulit sekali, sehingga akhirnya ya, kita diberi salah satu jalan takdir yang harus kita jalani, ya seperti ini mah, harusnya, makanya okay. siapapun orangnya kalau memang dia itu mau taubat benar kepada Allah Ta'ala mm. kemudian mau memperbaiki mm. ya, mm. kemudian memberikan nasihat kebenaran, Allah langsung menjawab Insya Allah. Insya Allah diberi diterima tobatnya. Jadi salah satu diterima tobatnya Yaitu diberi kesembuhan. Oke. Jadi kuncinya iya. taubat dan berjanji untuk tidak mengulangi. Oke. Ini uh, ada sms sms yang masuk nih Pak Ustadz hmm. yang harus dijawab. Yang pertama dari Ibu Zulaiha di 8573000 sekian sekian sekian. Assalamualaikum. Salah. Tulang belakang di atas tulang ekor sakit nggak bisa buat bangun cuma tidur aja udah sekitar 2 setengah tahun mohon petunjuk perilaku perilaku apa yang dapat diperbaiki terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mungkin masalahnya sama seperti uh, yang ibu tadi ibu warsidi ya, ya pak ustadz Mursidi. Ya. Mursidi oh ya ibu Mursidi jadi ya, uh, sama sering jengkel yang tersimpan disimpan terus jadi kalau dokter akan bercerita bahwa itu penyempitan pem pembuluh, pembuluh saraf ya Penyempitan mm -hmm. saraf atau saraf terjebit Atau saraf terjebit tulang apa saja ya, tulang Pernah jatuh gitu. ya Pokoknya analisa banyak sekali mm -hmm. Intinya adalah satu Bahwa ini ibu tersebut ini marah yang tersimpan Khususnya kalau itu di dalam tulang ekor berarti Marah yang tersimpan di dalam keluarga Baik pada dalam suami keluarga. Baik pada orang tua Atau baik pada anak itu yang tidak dikeluarkan dia akan sampai ke kaki ya sehingga tidak bisa kemana-mana kecuali tidur kalau mau sembuh ya harus masalah itu harus diuraikan di diselesaikan. diselesaikan dengan baik sehingga allah akan memberikan keringanan insyaallah bisa insya allah. menjadi ke, amin. kesembuhan amin oke okay. terus selanjutnya dari 0852553063 sekian sekian assalamualaikum saya Lina Lina ini dari parepare Pare. Pak Ustadz saya mau tanya, bagaimana caranya menghadapi suami yang suka muji-muji perempuan lain? Menyembah gitu maksudnya, menyembah perempuan lain saya gak ngerti. Satu lagi ini SMS-nya mungkin uh, saya bacain sekalian karena kurang lebih isinya sama dari 0819, uh, 496, 49, sekian, sekian, sekian. Bagaimana cara menghilangkan rasa curiga pada suami, sedangkan suami suka ke diskotik? Hamba Allah dari Malang. Waduh, ini gimana nih mengurangi curiga terhadap suami? Iya, kalau dari Ibu Lina dari Pare Pare ini menghadapi suami yang suka muji muji perempuan. Pai. Saya nggak tahu cara mujinya gimana. Tapi kalau memangnya seorang laki laki kalau melihat seorang emang cantik betul, Beliau mengucap Subhanallah. Memang Allah maha pencipta yang sempurna. Itu bolehlah, ya karena itu baik. Tapi kalau umpamanya mujinya, maaf ya ini cerita Tuh, lihat tuh, bu, bu, itu cantik itu Nah <laughs> Kayak gitu dong, kayak bu Kayak gitu dong harusnya, ibu Nah, ini ini suaminya yang harusnya mendengarkan pengajian ya Ibu Lina <laughs> <laughs> <doain> <laughs> aja. Menghadapinya ya, gimana? Menghadapinya bisa? biasa aja Karena ini kan, tidak paling hanya uh, jengkel sebentar aja ya, itu, ya, Intinya ya. jengkel Tolong pada waktu sholat, pada waktu sholat sunnah ta'ajud Doakan aja, suami itu kalau bisa jangan sering memuji eh, Karena itu nanti iya. akan menjadi Keterlanjuran sesuatu yang tidak baik Coba didoakan agar suami itu Baik, soleh Berikan jalan, minta Jalan pada Allah Ta'ala agar Allah memberikan Suami itu menjadi suami Yang baik, Oke. Okay. ya walaupun Memuji itu dalam hati lah, ya Enggak perlu dikeluarkan, oh. karena Umpamanya orang itu mempunyai dikit-dikit Subhanallah, itu lama-lama itu Bukan kita yang ini, ini, ini benar-benar dia mengucap subhanallah atau dia hanya pamer oh, saya tahu. Ada Tantang juga kesusur. seperti itu soalnya ya Pak Ustadz ya. Banyak. Iya, iya, Makanya iya. kita bisa, Biasanya saya mengajar Cobalah dalam hati Oke Terakhir singkat saja Pak Ustadz yang ke suka ke diskotik ini Kalau suka ke diskotik Nah ini sudah Doain juga ya Pak Ustadz Sama jadi harus doa Kemudian si istri ini harus Salat lima waktu jangan sampai hilang mm -hmm. Jangan sampai bolong mm -hmm. Kemudian ditambah salat sunat hajud mohon ampun dosa kita kesalahan kita kemudian mohon ampunkan kesalahan dan dosa suami. suami kemudian mohon diberi jalan agar suami jangan ke diskotik ikut aja ke diskotik gak boleh jangan, jangan dong kalau bisa malah sering ke masjid kan okay. gitu ya jadi minta jalan agar suami jangan ke diskotik tapi malah uh, agak sering ke masjid lah oh, nah okay. itu doa. Teruskan, doa teruskan doa teruskan doa teruskan doa karena ini ujian karena saya melihat ini ujian ya Ujian jangan dihadapi dengan marah dan kasih tahu suami dengan baik mas, boh, jangan sering ke diskotik, okay. cobalah setahun sekali, nanti setahun sekali mas jangan ke diskotik Sama lagi sekali. kan gitu. Oke, okay. jadi intinya nah. dalam menghadapi ujian tidak boleh dihadapi dengan marah, nah, tapi apa. justru dengan kesabaran yang abadi hari demi hari begitu ya Pak Ustad ya. Oke. Okay. Sebelum kita tutup acara pada pagi hari ini, seperti biasa tentunya semuanya ingin mendapatkan ridol Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga semua usaha yang kita lakukan itu selalu senantiasa mendapatkan perlindungan dan juga diberi rahmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Untuk semua usaha yang kita lakukan, mari sama-sama kita berdoa dan tentunya doa ini akan langsung dipimpin oleh Ustadz dan Munggu Pak Ustadz. Ya Alhamdulillah. Jamaah Masjid Anida dan juga Pemirsa TPI yang ada di rumah Sebelum kita Akhiri acara Bengkel hati mari kita berdoa pada Allah Ta'ala Yang benar-benar Harus kita sembah dan hanya Kepada Allah lah kita meminta pertolongannya Mari kita berdoa Pada Allah Ta'ala Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali wa shohbihi ajmain. Amin. Ya Allah, ya Aziz. Engkaulah yang menciptakan kami dengan kesempurnaan yang amat sempurna, ya Allah. Amin. Engkaulah yang menciptakan semua makhluk yang ada di bumi dan di langit, ya Allah. Dan engkaulah yang mengatur semuanya agar tertib sesuai dengan sunatmu, ya Allah. Amin. Ya Allah, ya Ghaffar. Engkau lah yang maha pengampun atas kesalahan-kesalahan kami umatmu ya Allah Ya Allah ampunilah kesalahan dan dosa yang kami lakukan Dari sejak kami akil balik hingga saat ini ya Allah Ampunilah kesalahan dan dosa yang kami lakukan ya Allah Dari dosa yang kecil hingga dosa yang cukup besar ya Allah Ampunilah kesalahan dan dosa yang kami lakukan kepada istri kami ya Allah Yang sering kami berbuat dolim ya Allah yang sering kami berbuat kasar Ya Allah Ampunilah dosa yang kami lakukan pada suami kami Ya Allah Amin. Yang kami sering sekali merendahkan suami kami Ya Allah Amin. Dan tidak puas atas rezeki yang diberikan suami kami Ya Allah Ampunilah dosa yang kami lakukan pada anak-anak kami Ya Allah Amin. Ampunilah kesalahan dan dosa yang kami lakukan pada saudara-saudara kami Amin. Pada teman-teman kami Amin. Kepada umatmu dan makhluk yang kau ciptakan di muka bumi ini ya Allah Dan ampunilah dosa kami ya Ghaffar Dosa yang cukup besar yang kami lakukan ya Allah Dosa yang kami lakukan pada ibu dan ayah kami ya Allah Ampunilah dosa yang kami lakukan pada ibu dan ayah kami ya Allah Dari kata-kata kami dan perbuatan kami yang tidak baik ya Allah Ya Allah ya Ghaffar Apunilah dosa yang dilakukan oleh ibu dan ayah kami. Ya Allah. Amin. Ya Allah. Alhamdulillah kau telah menitipkan iman dan takwa di dalam hati kami. Ya Allah. Alhamdulillah kau telah memberikan kami waktu. Ya Allah. Agar kami senantiasa menjalankan syariatmu. Ya Allah. Syariat yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ya Allah. Ya Allah. Alhamdulillah kau telah menitipkan nikmat dan rizki kepada kami. Ya Allah. Ya Allah. Kami mohon kepadamu atas penyakit yang ada pada tubuh kami ya Allah Karena kesalahan dan dosa-dosa kami ya Allah Baik yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja ya Allah Ampunilah dosa-dosa yang kami lakukan ya Allah Sehingga engkau berikan kami peringatan berupa sakit pada tubuh kami ya Allah Dan kami mohon ampunan kepadamu ya Gopar Ampunilah kesalahan dan dosa-dosa kami ya Allah dan kami mohon agar kau berikan kesembuhan kepada kami, ya salam. Agar kami lebih sujud kepada-Mu, ya Allah. Dan jika di antara anak-anak kami ada yang sakit, ya Allah. Karena kesalahan dan dosa-dosa kami orang tuanya, ya Allah. Ampuni dosa kami, ya gafar. Dan kami mohon kesembuhan kepada-Mu, ya Allah. Agar kami sekeluarga lebih sujud kepada-Mu, ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami dari amarah kami, ya Allah. Jauhkan kami dari emosional kami Ya Allah Dan dekatkan kami dengan kesabaranmu Ya Allah Dekatkan kami dengan kesabaranmu Ya Allah Dekatkan kami dengan orang-orang yang soleh Ya Allah Ya Allah Jauhkanlah kami dari azabmu di muka bumi ini Ya Allah Jauhkan kami nantinya dari siksamu di alam kubur Ya Allah Dan jauhkan kami dari siksa pedihmu di akhirat kelak, Ya Allah Ya Allah, jadikanlah keluarga kami keluarga yang sakinah wadawa warahmah ya Allah. Ya Allah, ya Razak. Mudahkanlah kami dalam mencari rezeki di muka bumi ini, ya Allah. Amin. Agar hati kami tenang, ya Allah. Dan di antara rezeki-rezeki kami nantinya, ya Allah. Bisa kami berikan di jalanmu, ya Allah. Bisa kami berikan di jalanmu, ya Allah. Amin. Ya Allah. Kami mohon kepadamu agar engkau memberikan kemudahan atas apa-apa yang kami beri, yang kami cari di muka bumi ini ya Allah Agar kami lebih tenang ya Allah Agar kami lebih bisa tenang dalam menjalankan syariat-Mu ya Allah Jadikanlah kami orang-orang yang soleh Jadikanlah kami orang-orang yang soleh ya Allah Ya Allahnya kepadamulah kami menyembah ya Allah La ilaha illallah muhammad rasulullah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasana, wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Ustaz Danu untuk waktu dan ilmu pada kesempatan pagi hari ini dan sebelumnya kami mohon maaf kepada pemirsa untuk SMS dan juga telepon yang belum sempat terjawab. Jangan lupa Anda bisa datang ke Masjid Anida TPI di mana setiap paginya setelah acara ini selesai jam 6. Akan dilanjutkan dengan acara off air dan juga ada acara namanya Taaruf di uh, kesempatan seperti ini. Oke, okay, saya mau nyatakan sekali lagi, jangan lupa kalau ingin sehat, mari kita lakukan perawatan bukan perawatan wajah, tapi perawatan ahlak untuk mendapatkan rida Allah Subhanahu Wataala. Saya Bayu Wabillahi wabillah Taufiq walidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana